Bismillahirrahmanirrahim. Anasta'di wa nasta'inu. Alhamdulillah mayyuriy amul sina min sayyiati amaliha. Mai ya illa qolamud dilalah. Wa may yulil bala Ashhadu an la ilaha illallah wa ta'ala ushrikalah. Wa anna sayyidana Muhammadan wa rasuluh. Allahu salli wa sallim wa Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Ma sallallahi wa sallam ta'ala sayyidina Ibrahim ta'ala ni Ibrahim alalamin innaka majid ana da'u fa inna istaqal hadis kitabullah wa khairal hadi al Muhammad sallallahu alaihi wa anna sharal umuri waqtasatuha kullu muqdasatin bid'ah kullu bid'atin dalalah wa kullu walalah Judul diktat ke-52 ini berbunyi melunakkan hati yang keras Memang ada hati manusia yang keras Atau dengan bahasa Jawa atos Bahkan rupanya di akhir zaman ini Jumlah hati yang atos lebih banyak daripada yang kesiraman rahmat dan menjadi lunak Buktinya apa? Buktinya Banyaknya orang-orang Lupa kepada Allah Banyaknya perempuan Yang sengaja Melanggar perintah Allah Setelah tahu Bahwa Allah melarang Keluar tidak pakai kudung Maka perempuan-perempuan itu keluar Dengan sengaja tidak pakai kudung Tahu bahwa Allah melarang keluar pakai minyak wangi. Mereka keluar berminyak wangi yang semerbak. Tahu bahwa Allah Taala mementahkan Nabi-Nya untuk berkata demikian: Ayumamraatin harajat muta'attiratan fahiyazania. Tiap perempuan yang keluar berminyak wangi. Maka sudah jelas perempuan itu adalah pelacur Begitu sabda Nabi Muhammad SAW oh. Tetapi kita masih sering melihat Dan banyak kita melihat Perempuan yang keluar berminyak wangi Tapi di rumahnya, di hadapan suaminya Tidak pakai minyak wangi Malah dia pakaian kumus-kumus Jadi terbalik Karena apa ini? Kembali kita pada maubuk malam ini Karena hatinya atas Keras Tidak bisa dilunakkan Dia dipius Dikasih obat tidur oleh setan Oleh ya Selain itu Banyaknya pengkhianatan Saben orang Dititipi apa-apa tidak kembali Punyanya orang itu Yang utang tidak bayar Maaf-maaf Ngemplang Pengkhianatan ini satu bukti bahawa ada hatinya orang itu atos Keras Banyaknya orang-orang yang mementikan diri sendiri Melupakan kepentingan umum Jadi karena dia mempunyai satu keinginan Dia tidak peduli orang lain terganggu dari keinginan itu Dia mempunyai pekerjaan biar orang lain terganggu dengan pekerjaannya Tidak peduli asal pekerjaan saya tercapai Ini namanya qalbu Qalbukuqasin Atos Kurangnya orang yang bakti pada orang tua Ini menunjukkan hati yang atos Jika tidak atos bagaimana Bisa ditafsirkan satu orang Tua Melahirkan kita Memelihara kita Sampai kita berumur Lebih daripada 20-30 tahun Lalu orang tua itu tidak kita balas dengan perbuatan yang baik yang setimpal dengan dia punya perbuatan dulu. Apa namanya ini kalau tidak atos? Banyaknya korupsi juga karena atosnya hati manusia. Dan itu semuanya adalah tanda-tanda bahwa hati manusia keras di zaman ini. Nah sekarang persoalannya bagaimana melunakkan hati yang keras itu? Inilah persoalan yang harus kita jawab dan inilah ini harus diserahkan kepada keahlian orang di zaman ini ulama' di zaman ini dan telatennya kita mendengar nasihat mendengarkan cerita-cerita dan kalimat-kalimat ahli tasawuf yang bisa melunakkan hati kita yang bisa melunakkan kita sebagai muslim asal iman kita masih menyala. Ada kalanya iman kita sudah tidak berapi lagi, tidak menyala, tidak menyala lagi ya billah. Orang yang demikian hatinya tetap keras. Tidak bisa dilunakkan. Jadi, cobalah yang telaten menghadiri pengajian-pengajian dan majelis zikir. Cobalah yang teliti mendengar dan mengulas suara-suara para ulia para sulaha kemudian tirulah mereka jadi kalau ada kalimat-kalimat yang baik daripada seorang alim itu tirulah nasihat-nasihat yang baik tirulah pakailah itu barangkali dengan demikian kita sudah berusaha melunakkan hati kita sendiri dan kalau hati lunak itu rahmat jadi melihat orang yang teraniaya Dia merasa seperti dia yang teraniaya Melihat tetangganya berkebutuhan Seperti dia sendiri yang berkebutuhan Diusahakan tetangga itu sampai mendapat bantuan Melihat orang sakit Disambangi Kalau dia tidak punya obat Dibelikan obat Kalau dia tidak punya duit Diusahakan Ini hatinya orang ini rahmat Jadi lawannya hati yang atos tadi Ini hati lunak dan memang seharusnya begitulah hati seorang mukmin. Sebab mukmin itu bersifat rahmat Apa sebab? Sebab agamanya ini agama rahmat Quran, rahmat Nabi Muhammad SAW, rahmat Jadi kalau kita tidak kena keterlampuan ini A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa nunazzilu minal quran Ma huwa shifa'un wa rahmat Lilmu'mini tapi buat orang kafir sebaliknya. Dan Nabi Muhammad SAW bermakar salma keilah rahmat dan dalami. Dan ini rahmat, semuanya rahmat. Nah, kalau kita umatnya tidak kecipratan rahmat ini, tandanya iman kita belum mendalam. Karena itu dalam keiktan ke-52 ini, saya turunkan judul melunakkan hati yang keras jarad. Aliniah ya pertama Abu Abbas Ahmad ibn Atha berkata Alamatul al wali 4. Hifz sirrihi fi ma bainahu wa baina Allah. Kedua, hifz jawarihi bainahu wa baina amrillah. Yas al-thalith ihtimalul adha Fi ma'bineh wabine halqillah. Al-Rabig, wudaratuhu lil halq' ala tawwati' ghawwim. Bini Lakta' ibn 'Aqabah. Tanda-tandanya wali itu empat. Saya kira tidak usah kita jauh-jauh kita sendiri boleh bertanya kepada diri kita. Kalau kita sudah melengkapi empat ini insyaallah kita juga wali tidak usah menyatakan itu tanya sendiri saja kalau kita sudah menjawab semuanya ini iya apakah alinea pertama ini ada pada saudara iya sudah insyaallah wali tidak tidak usah bangga tapi syukur kepada allah pertama pemeliharaan titipan titipan allah padanya di saat ia sendirian Saat ia duduk sendirian Bagaimana amanatnya Allah kepadanya Jujur atau tidak jujur? Jadi manusia ini dibagi empat Di dalam jiwanya sendiri ada dua Ada wawir, ada batin Betul? Lalu Dia sendirian dan dia di muka umum Empat ya? Wawirnya, batinnya Sendiriannya dan di hadapan umum kalau ini semuanya sama, maka saudara wali, jelas juga. Coba saya jelaskan lagi ya. Kita ini sekarang ada kalanya kita berbicara, orang bertanya, hati ini apa? cocok gak omongannya, karu kelakuannya, misalnya, oh cocok, udah lahir batin, cocok. Itu sebabnya Al Karaz berkata tiap kata-kata yang menentang perbuatan maka kata-kata itu bauh perbuatan ini yang benar ya ini juntrungnya ya perbuatan ini kalau ada orang berkata hati-hati daripada dusta itu dusta haram tapi dia ngelakoni dusta kata-katanya tadi itu akhir tidak betul yang betul ya kelakuannya ini itu orang model orang itu itulah jadi kita ini amanah atau tidak dengan Allah SWT Kalau saudara duduk sendirian di rumah Atau saudara tidak diawasi orang, tidak dilihat orang Bagaimana saudara dengan Allah? Tetap? Seperti kalau di muka umum begini? Oh iya tetap Syukurlah Alhamdulillah Itu yang dimaukan Itu sifat-sifat wali nah. Lalu bagaimana antara batin saudara dengan ucapan saudara? Kalau cocok, Alhamdulillah. Itu yang dikatakan sifat wali. Yang kedua, memelihara hubungan baik antara anggota badannya dengan perintah Allah. Jadi diantara dia dengan Allah, dia bisa menjalankan anggotanya, gerak anggotanya ini sesuai dengan perintah Allah. Yang memberikan dia anggota. Jadi tangannya, kakinya, kupingnya, matanya, mulutnya, parjinya Itu cocok dengan yang dimaukan oleh Allah Ya sudah Ini sudah artinya dia memelihara anggota badannya Dalam perhubungan dia dengan Allah Yang ketiga Menahan derita yang dialaminya dari sesama manusia Ini termasuk juga tanda wali kalau digoda orang Disusahkan orang Dia sabar Dia Bertahan Tidak terus marah Tidak terus membalas Lebih banyak memberi maaf Daripada mengijil perbuatan orang Misalnya disalahi oleh tetangganya Dia diam Sabar Dia memikul itu cerita, Tidak membalas dengan sesuatu perbuatan Malah mendoakan Ada salah satu orang ahli, yang, awal, yang dikatakan wali ini Didatangi oleh satu orang Dia bilang saya akan uji dia Tahan apa tidak Mulai datang habis Assalamualaikum Waalaikumsalam. Belum sempat dikatakan duduk Dia bilang saya akan jelaskan siapa kamu Sebagaimana yang saya dengar Dan saya lihat Kamu adalah orang palsu kamu pura-pura sujud. Kamu orang yang khianat. Kamu mengganggu orang. Kira-kira 10 menit dimaki begitu terus. Ini orang diam saja. Mendengar, mendengar, mendengar. Sampai sudah selesai. Lalu dia bilang, sudah. Terima kasih saudara. Itu yang saudara tahu. Tapi mungkin ada lagi yang saya tahu saudara tidak tahu. Itu. Jadi mudah-mudahan doakan saya jadi orang baik. Padahal ini cuma menguji saja Jadi dia tahammal Dia ini tahan Mendengar kata-kata begitu itu Dia tahan Dia bilang itulah yang kau ketahui Dan yang belum kau ketahui lebih banyak Maka doakanlah saya untuk menjadi orang baik Sebagaimana yang kau inginkan Itu orang bilang ya akhi saya minta maaf Sebenarnya saya menguji kamu Ya kata-kata ini aku tidak kira keluar dari mulutmu Aku kira engkau hamun maki menjawab Aku punya perbuatan dengan, per, dengan Maki-makian juga Tapi saya belum Belum membayangkan ada orang bisa menjawab Seperti itu Saya kira itu orang boleh dikatakan wali Jangan dibikin-bikin Memang sudah dari wataknya Sabar Yang keempat Ngemong Perasaan manusia dengan perbedaan Akal masing-masing Jadi manusia ini bertingkat macam-macam dalam e, rasio rasionya dan intelektualnya. Ada orang ummi, kita huruf. Ada orang terpelajar, ada orang setengah terpelajar. Kita menghadapi semua orang, tidak bisa dengan cara yang sama. Harus masing-masing kita beri, dia punya kemauan, dia punya makanan dari akhlak ini. Ini cocok sama orang ini. Ini cocok dengan orang ini. Masing-masing kita bisa ngemong Mengingat masing-masing punya perbedaan pendapat Pembedaan eh, pelajaran dan pembacaan dan lain-lain Ini tanda-tandanya orang wali Jadi kalau kita melengkapi empat ini Nah insya Allah kita salah satu dari mereka itu Walaupun kita tidak tahu diri kita Insya Allah termasuk Jadi saudara sudah tanya sendiri pada diri saudara Kalau pulang nanti tanya sudah cukup mencukupi ini apa belum kalau sudah cukup ya sudah insyaallah taala syukur kepada Allah kalau belum usahakan ke situ ini sifat-sifat aulia Allah yang kedua Ali bin Muhammad bin Bashar berkata منذ ثلاثين سنه عودت نفسي ان اتكلم بالكلمه لا احتاج معها الى الاعتذار sepanjang 30 tahun saya melatih diri saya untuk tidak berbicara Yang sampai saya perlu minta maaf pada orang Atau saya berbicara Dengan kata-kata Yang saya tidak lagi merasakan perlu meminta maaf Ini jarang orang bisa mengatur pembicaraannya Sampai begini lama Dan dia tidak minta maaf pada orang Artinya apa? Latar belakang Daripada perbuatan seperti ini. Adalah hati-hati. Itu kata-kata diatur. Dipikirkan. Jangan bicara itu cara sembrono. Sehingga orang lain tersinggung. Sehingga orang lain itu menjawab atau memprotes. Lalu saudara terpaksa minta maaf daripadanya. Oh maaf. Saya salah. Itu namanya... Ya tidak apa-apa itu biasa manusia bisa salah Tetapi orang yang sampai bisa mengatakan 30 tahun Saya melatih diri saya berbicara dan tidak sampai saya minta maaf Ini maksud latar belakang dari kalimat ini Karena cukup hati-hatinya Cukup kesadaran tentang apa yang dikeluarkan oleh mulutnya orang itu pertama dia tidak pernah menjanji lalu minta eh, menjanji lalu tidak menepati dia bicara misalnya dia bilang saya besok pagi datang ke rumahmu orang itu nunggu keingkan sedikit sediaan apa apa buat sarapan atau tahu-tahu dia ini tidak datang kata-katanya ini kalau dia ketemu lagi dengan orang ini pasti akan mengatakan wah saya minta maaf saudara kemarin saya Janji dan tidak datang Terpaksa dia minta maaf Apa sebabnya? Dia tidak perhitungkan Apa janji ini sudah positif atau tidak Mestinya tidak menjanjikan Konkret begitu Tidak janji mati Dia mesti bikin Tali wangsul Jadi kalau bisa dia, oh Saya kalau tidak ada halangan Saya kalau tidak ada tamu dan tidak ada apa Saya datang itu masih bisa diterima Mungkin dia tidak perlu gak perlu minta maaf Dia utang pada orang Dia bilang nanti hari kemis yang akan datang Saya bayar insyaallah pendak kemis Tiga kali belum bayar Ini orang terpaksa Minta maaf Kalau dia masih mau minta maaf Kalau dia tidak pakai minta maaf Berarti ini orang tidak tahu cara Dan aturannya bergaul Lebih jahat lagi, lebih celaka lagi jadi manusia yang berkata, yang bernama Ali ibn Muhammad ibn Bashar, Dia bilang, 30 tahun saya melatih lidah saya berbicara tidak sampai minta maaf Artinya, ini orang yang konsentrasi terus fikirannya Dalam apa yang diucapkan Biasanya pula orang ini tidak banyak bicara Jelas sudah bicara? Kemudian kita bisa menirunya Ulaid ibn Abdullah yang ketiga. La talqa al-mukmin illa fi salati ila. Masjid yanhuru atau baitan yastawu. Au hajatun min dunyah la ba'sa biha. Khulaiid berkata anda selalu akan melihat seorang yang beriman itu mengerjakan salah satu dari tiga perkara. Pertama masjid yang dibangun atau diperbaikinya. Atau diramaikan olehnya dengan berfikir dan solat. Ini mu'min, jelas. Ya. Innama yaamuru masjid Allah. Mantamana bila ini ayatnya. Jadi ya. orang mu'min itu kalau melihat masjid, kalau dia mampu dan masjid rusak diperbaiki. Jadi diadakan takmir. Atau dia bangun satu masjid, genang tidak. Dia tidak punya duit sama sekali, apa kerjanya? Dia memakmurkan masjid itu dengan zikropok. Dia ikut meramaikan jamaahnya masjid itu. Dia ikut menghadiri pengajian-pengajian di masjid itu. Dia ikut sedekahkan apa-apa di masjid itu. Ini namanya hokmeh. Salah satu dari tanda-tandanya. Saya kira saudara-saudara buat orang yang arif, yang bijaksana Akan setuju betul Tentang apa yang dikatakan oleh Syedina Ali Tiap apa-apa itu ada tandanya Mungkin saudara tidak tahu Tapi pasti ada tandanya Yang saudara lihat dan yang tidak saudara lihat Ada tandanya Misalnya mau hujan, ada tandanya atau tidak? Ini sudah jelas, semua orang tahu lebih dulu awannya berserahkan di atas Lalu angin Lalu suara guru dan kilat Ini insyaallah orang menunggu hujan Jadi tanda-tandanya sudah ada Tetapi ada orang bertanya Tandanya orang bangun lagi sesudah mati apa? Tandanya orang bangun lagi sesudah mati apa? Nah ini Tandanya tidurnya ini Wumin ayatihi manamukum bila Kalau kamu tidur dan bisa bangun lagi Tidur itu sudah seperti mati Kok kamu kesusu mungkir bahwa akan dibangkitkan lagi manusia sesudah wafat Apa bisa orang mati dibangunkan oleh Allah Bagaimana tidak bisa Yang Yang menjadikan kamu manusia hidup dari asal mati Dari asal tidak ada juga Allah dan yang membangunkan kau tiap pagi dari tidurmu sepanjang malam juga dia. Ini contoh. Jadi tanda tandanya ini. Tiap sesuatu ada tandanya. Tandanya momen ya itu tadi. Ngeramekan masjid dengan eh, ikut jamaah di situ, eh, ikut duduk ya tika di situ, atau Menambah eh, eh, tikernya, nambah tekelnya belum kurang ada yang di, belum ada yang dipegal dan sebagainya. Yang kedua, au baiten yasturo, atau orang mukmin ini anda akan lihat dia di rumahnya. Tanda tandanya dia itu kerasan di rumah. Kerasan di rumah itu untuk apa? Dia nanti dengan istrinya, dengan anak anaknya, dengan pekerjaan rumahnya. Jadi ini sifat sifat orang mukmin tidak keluar rumah, berada di luar lebih banyak daripada berada di dalam lalu kalau ditanyakan apa sih kerjanya di luar, main domino mana suamimu ah, itu loh di rumahnya pula main skak ini tanda-tandanya kurang baik jadi kalau orang mu'min ini ada kerjanya di rumah kalau ditanya pula, ada di rumah nyepak di rumah yang melindungi dia itu namanya Omen. Oh Misalnya dia duduk di baduk. Ada rumah. Duduk oh, di rumahmu dengan istrimu. Ajarkan dia sabino tenajata, apa, Sudah kena kamu dapat pahala. Istrimu dapat ilmu. Anakmu terhimpun. Oh tidak. Dia di baduk. Atau dia main skak atau main kerambol. Atau main domino. Berjam-jam ini rumah. Tidak ada dia. Dia, dia. Rumahnya ditinggalkan. Yang ketiga, awahajatin bin Dunya hula baksabiah, atau yang mencari nafkahnya yang bersih. Ini mungkin. Jadi kalau dia keluar dari rumahnya, berarti dia menuju ke tokonya, atau ke tempat merancangnya, atau ke pasarnya, atau ke pabriknya, atau. Apa. Lalu habis itu dia kembali ke tempat tinggalnya ini. Jadi ini sifat-sifatnya orang. Yang keempat Mutarrif Ibn Syikhir Berkata Ma utia abdul Ba'dal iman Abdala minal aql Sebetulnya Banyak ne'mat Allah Ne'mat eh, kecil Tetapi paling besarnya ne'mat Sesudah ne'mat Iman adalah Akal Akal itu adalah alat Pengukur baik dan tidak baik Alat pengontrol pekerjaan kita Alat yang merupakan radar untuk mengetahui Apa yang akan menjadi akibat dari tindakan ini Kalau ku laksanakan Itu akal Dan ini tidak semua orang punya seperti begini Dan orang yang punya seperti begini Ini orang terhormat Ya jenny orang, sebab itu barang mahal Sama dengan anda memiliki 100 miliar, orang menghargai saudara karena uang saudara Walaupun saudara tidak ciprakan Dia apa-apa, orang masih menghargai Tapi orang yang punya akal Lebih dihargai Itu alat, alat penting Karena itu, biarpun dia Raja, kalau sudah kehilangan Akal, dia tidak berakal, dia sudah Jadi gila, orang tidak hormat Lagi biar bekas panglima kalau dia sudah merobek-robek pakaiannya jalan dengan pakaian roek-roek di tengah jalan orang tidak hormat dia sebab benda yang paling mahal itu nikmat yang paling besar itu sudah dicabut oleh jadi nikmat akal itu juga ada umurnya kalau orang itu tidak syukur bagaimana syukurnya orang mempunyai nikmat akal itu syukurnya digunakan dipergunakan jadi jangan melangkah ke depan atau melangkah ke belakang. Kalau tidak lebih dahulu, memikirkan akibat-akibat daripada perbuatan itu. Ini namanya lakal. Ini alat penjajakan apa yang akan kita perbuat, apa yang sudah kita perbuat, akibatnya bagaimana, akan membawa kemana, itu semuanya akal yang menghadapinya. lalu saudara akan bertanya apakah mungkin orang punya akal tidak digunakan banyak saudara-saudara banyak malah justru yang tidak mempergunakan nekmat itu lebih banyak dari yang menggunakan nekmat orang yang membuang waktunya ini tidak menggunakan rasio sama sekali orang yang berbuat maksiat tidak menggunakan rasio sebab kalau itu saudara jabarkan dengan akal saudara akan ketemu sesuatu ketiruan Karena kita tidak gunakan akal, maka emosi lah yang main. Jadi di mana saja, kalau orang baik laki-laki maupun -laki, perempuan, baik ibu atau ayah, remaja atau anak kecil atau yang masih sudah mulai berakal. Kalau sudah akalnya dimatikan mesinnya, kalau dia matikan mesin akal, maka mesin hati dan emosi akan berjalan. Setiap ini otomatis. Kalau saudara matikan mesin emosi, perasaan, maka mesin akal bergerak, berjalan jadi bekerja akal itu tapi kalau akal yang saudara matikan tidak saudara gunakan ya emosi yang main marah, dengki syahwat meluap-luap dan macam-macam lantas akal ini lama-lama keserempet emosi terus akhirnya dia luiuh, lumpuh tidak bisa bergerak jadi akal ini nanti membantu perbuatan emosi Jadi karena akal sering kita anggurkan, tidak kita gunakan Maka satu waktu ada keperluan Kita bilang, ah kalau begitu kita mencuri raja saja Lalu akal nanti diminta bantuannya, ya apa caranya Mencuri Wah, uang itu nih, jino ini tidak ada, rumahnya kosong Di saat itu engkau akan masuk dari tempat ini dan ambillah barang-barangnya Ini bantuan akal Sudah memehak Kepada pihak yang salah Karena itu gunakanlah Akalmu wahai muslim Gunakan akalmu Orang yang digunakan akalnya juga Dia tahu kedudukannya, sekarang saudara tahu Kedudukan umat islam ini bagaimana Sampai ke situ apa tidak kita ini? Harus sampai Kalau kita sudah tahu bahwa posisi kita ini bawah sekali Gunakan akal kita untuk meninggikan derajat umat ini. Orang yang tahu akal, yang gunakan akal, juga termasuk orang yang tahu malu. Orang yang tidak gunakan akal tidak tahu malu. Soal malu itu akal. Dan akal itu iman. Hayat iman. Jadi itu semuanya ada hubungan tali itu malinya dengan iman dan dengan kepercayaan dan lain-lain. Darah, darah. Begitulah uh, Tarif Ibn Syekhir Berkata Akal paling maalnya Pemberian Allah Justru ini alat yang Paling ampuh Untuk menyelamatkan kita hidup ini Tidak kita Senjata yang paling ampuh Buat manusia ini adalah iman dan akal Karena kita sering mematikan akal Tidak menggunakan akal Maka setan terus bekerja Menang dia Saudara-saudara yang kelima Kulluna <tell> qad ayqana bil maut Wama naralahu busta'idnya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 meyakini bahawa satu waktu dia tok akan mesti mati semua kita ini meyakini masalah 100 tahun lagi masalah 70 tahun lagi masalah 5 hari lagi itu bukan soal, tapi yang pasti bahwa kita akan melintasi bawa pintu gerbang maur betul saudara, -saudara? Ya. tetapi coba jawab, siapa yang bersedia untuk itu Cara jarang kelihatan yang bersedia padahal kalau diumpamakan saja maut itu adalah satu perjalanan jauh jangan jauh-jauh misalnya sini ke Jakarta saja ya sebagaimana saudara pergi ke Jakarta saudara bersedia sedia lazimnya kalau dia mau, mau kalau saudara mau ke Jakarta setidak-tidaknya saudara siap duit sekian untuk tiket untuk makan untuk penginapan dan untuk transport. Ini perhitungannya. Lalu nanti Saudara rencanakan di sana itu nanti saya akan menginap di mana. Lalu Saudara akan memperbakalkan diri dengan pakaian. Berapa pakaian yang bisa saya bawa? Kalau kotor ini siapa yang mencuci? Itu namanya persediaan untuk pergi ke Jakarta. Nah, sekarang pertanyaannya persediaan Saudara lakukan untuk untuk ke situ rupanya banyak diantara kita yang tidak bersedia Jadi nanti dia kepergok maut, dia nanti akhirnya merasa kaget. Itu sebabnya Said Ali berkata, Anasu Niam, keilmu itu entah bagus. Dia bilang orang ini saya umpamakan seperti orang yang tidurnya nyenyak kalau mati baru bangun, dia kaget. Jadi wah saya sudah di, di Barzakh Sudah tidak bisa Orang yang mengantarkan saya sudah pada pulang Saudara ingat isi khutbah jemua yang baru eh, kemarin Ingat apa kata Khotib Khotib berkata Ada tiga teman Harus saudara camkan betul saya tertarik sekali dengan kutbah itu. Pertama dia bilang, teman yang mengantarkan Anda sampai sekarat. Sampai roh Anda dicabut oleh Allah. Itu apa? Duit. Jadi saudara sakit, saudara pergi dokter, saudara obat itu duit yang ngajak. Terus mengikuti saudara. Habis itu berhenti di situ. Sekarang yang memandikan anda dan terus mengantarkan anda, menemani anda. Sampai dikubur. Jadi saudara dimasukkan di dalam lubang oleh family, oleh teman, sanak, saudara, semua ini mengantarkan ke kubur. Jadi temanmu yang mengantarkan kau sampai dikubur. Saja. Habis dikubur tidak ada orang mau dipendam dengan saudara, dia pulang. Selak kepingin panjang umur juga dia. Walaupun dia... Mertua saudara atau adik saudara atau kakak saudara Betul saudara-saudara? Pulang semua itu Tinggal saudara sendirian Sekarang ada satu teman lagi Yang saudara bawa ke situ Sampai penghabisannya saudara Di akhirat Apa itu teman? Amal Amal inilah saudara mesti kejar Ini namanya persediaan Ini namanya sesuatu yang saudara Dianggap orang itu waras di pikiran ini. Sebelumnya mati, sudah bersiap-siap amalnya. persediaan. Apa Dia sudah yakin, sebab dia sudah yakin. Sebelumnya hujan sedia payung, sebab kita sedia yakin bahawa kalau sudah ada payung kita kebacahan. Sedia payung. Itu cocok. Yang kedua dia bilang, Wa kulluna qat'ayqana bil jannah. Wa nara laha amilan. Semua kita ini meyakini bahwa eh, tidak seorang diantara kita hmm, nanti dulu Amin. tiap orang dari kita meyakini kebenaran suatu tempat yang namanya sorga. Semua kita mengatakan Aljannah tuh hak, wal-nahr hak dalam doa ah tahajud. Ingat saya. Tetapi kata dia kita tidak pernah melihat orang yang bekerja keras untuk mencapai tempat itu seperti apa seperti kurang serius gitu menghadapi apa yang kita yakini bahwa nanti kita mati ini akan menempati salah satu dari dua tempat, tidak ada tempat yang ketiga tempat kita sesudah mati nanti habis mahsyar itu ada dua jannah surga atau neraka Jadi kalau kita tidak masuk Surga Ya mesti kita masuk neraka Tetapi kata Siapa namanya tadi ini Mutarif ibn syekhir Tapi kita ini katanya Kendatipun kita sudah meyakini Jannah itu hak Tapi tidak ada yang kelihatan kerja keras Untuk mencapai surga Kecuali hamba-hamba Allah yang soleh Kecuali para waliullah yang kerja keras. Malam tidurnya dibatasi. Makannya dibatasi. Pencariannya diteliti. Ini orang namanya bersedia-sedia untuk menghadapi surga. Nah. Yang ketiga. <tuh dan berpikiran -pikiran> Semua kita ini sudah meyakini tentang api neraka. Tetapi tidak pernah kelihatan orang yang takut kepada api neraka ini. Orang yang makan hartanya anak yatim, apa bisa Saudara katakan ini orang takut neraka? Orang yang merusak rumah tangganya tetangganya, apakah ini orang Saudara katakan takut neraka? Orang yang syirik, apa ini Saudara anggap ini orang takut neraka? Nah, kalau takut neraka masa dia mengerjakan perbuatan itu? Sudah jelas tidak. dekat-dekat. Kita sekarang bagian terakhir. Baliklah Alamatik. Abu Muhammad Abdullah Al-Mujalli berkata, ini dalam rangka orang-orang aulia Allah dalam tahajudnya mereka berdialog dengan Allah. Berdialog itu artinya bermunajat tanya jawab begitu kira-kira tapi enggak pakai jawab ini mengajukan sesuatu kepada Allah berdialog kepada Allah Beliau berkata gini Wa ihi bii ayi syai'a a'sika ya rabbi Wa ihi inma 'ashaituka bi ni'matika indi Wa ihi min khathiatin dzahabat ladzatahha وبقيت نقمتها عندي ويحي كيف أنسى الموت ولا ينساني ويحي كيف أغفل ولا يغفل عني ويحي كيف يشتد حبي لدار ليست بداري أم كيف أجمع لها وفي غيرها قراري هل ضرت غفلتي أحدا سوايا أم هل يعمل لي أحد إن ضيعت واجبي سيرت الجبال وليس لها مثل خطيئتي وجمع الشمس والقمر وليس عليهما مثل حسابي وحشرت الوحوش ولم تعمل مثل عملي ويحيد ما أشد خطري فاغفر يا رب ولا تفضحني بسرائري بأي عين أنظر إليك وقد علمت سرائري وكيف اعتذر إليك إذا ختمت على لساني ونطقت جوارحي أنا تائب إليك فَقْبَلْ ذَٰلِكَ مِنْ مِنْ وَلَتَجْعَلْنِي لِجَهَنَّمَ وَهُدًا A'un ibn Abdullah berkata dalam unajatnya Jelakahlah aku ya Rabb, ya Allah sebenarnya aku melakukan maksiat dengan nikmat-nikmat yang engkau karuniakan pada ini mengaku bahwa dia melakukan ne'en maksyiat dengan apa manusia ini melakukan maksyiat atau dengan telinganya atau dengan lidahnya atau dengan kaki dan tangannya atau dengan farjinya atau dengan segala-gala yang ada pada badannya ini semua adalah karunia karunia Allah ini satu titipan, satu hadiah Bagaimana seorang itu memakai hadiah dan titipan ini untuk melanggar dan menyakiti hati yang memberi atau yang menitipkan? Ini sebabnya dia berkata, inna ma'asa itu tak bijawari. Wabine'amatika, binamatika ini. Dia bilang, celakalah aku ya, Rabbi, ya Allah dari bertumpuknya dosa-dosa yang rasa lezatnya telah hilang tetapi akibat-akibat daripadanya tetap kurasakan terus-menerus. Dan dibekol terus-menerus. Siapa yang melakukan maksiat lalu lezatnya berjalan terus sampai dia mati? Tidak ada. Tiap orang yang melakukan maksiat sebentar saja. Kalau dia maaf-maaf, mabuk sebentar saja. Kalau dia berzina sebentar saja Kalau dia menang merampok sebentar saja Habis itu risiko dan akibat-akibatnya inilah yang akan berjalan terus Maka sungguh salah hitung kalau orang melakukan maksiat ini Sebaliknya yang melakukan toat juga sama Sebentar saja sudah hilang capeknya Saudara masih ingat capeknya saudara puasa tahun yang lalu sudah hilang sudah. betul tapi insyaallah pahalanya tetap saudara gembol sampai di akhirat tapi orang yang melakukan maksiat sudah lupa tapi risikonya tetap tercatat dalam buku yang ia akan terima di hari kiamat nanti dan atas dasar itu dia akan diperhitungkan inilah yang menyakitkan hati Celaka'lah aku. Ya Allah. Bagaimana aku kok bisa melupakan mati? Sedang ia tidak pernah lupa padaku. Masuk dalam akalkah kita dikejar-kejar oleh satu polisi saja misalnya. Lalu kita lupa bahawa kita dikejar. Apa polisi itu yang mengejar lupa? Tidak mungkin. Kita dikejar oleh maut. Tetapi kita lupa bahawa kita ada yang mengejar yaitu maut. Bahkan Nabi saw bersabda, bahwa akrabku Aib bin Yuntawar. Aib yang paling cepat anda datang, yang akan datang pada anda adalah maut. Nampul. Celakaalah aku, ya Allah. Bagaimana aku alpa? Sedang pengawas-pengawasmu, pengawas-pengawas penulis-penulismu selalu mengitari aku. Di samping saudara ada dua malaikat mongkar dan nakir. Eh, eh, Raqib dan Atid di samping saudara. Di pundak saudara yang sebelah kanan namanya Raqib. Sebelah kiri namanya Atid. Itu semuanya tetap berada bersamaan saudara. Lalu ada sekian banyak malaikat yang mengawasi anggota-anggota badan saudara. Itu tetap berada di sekitar saudara. Bagaimana saudara alfa? Orang biasanya kalau jalan bersama Intel, dia tidak akan mengeluarkan rahasianya kalau dia ada rahasia. Misalnya dia bekas merampok, bisa mencuri, bekas orang yang mau berbuat sesuatu. Dia tidak akan membuka rahasianya kepada Intel, sebab dia diawasi. Bayangkan bahwa yang diawasi ini sekarang, dia seperti tidak ada yang ngawasi. Alpah sekali. Celakalah aku ya Allah Bagaimana meluapkan Bagaimana meluap meluapnya Kecintaan dan kesayanganku Pada tempat yang bukan tempat tinggalku Bagaimana saya ini kok senang pada dunia Seakan-akan ini dunia tempatku yang Penghabisan Padahal tidak Ini bukan tempat kita Ini bukan tempat yang akan membawa kita buat selama-lamanya Sebentar saja kita sudah pindah dari tempat ini seperti rumah sewa yang batasnya ditentukan. Ini kamu sewa sekian, ada yang sewa 70 tahun. Habis 70 tahun dia mesti pindah dari sini. Untuk pergi ke tempat tujuh ribu juta tahun, itu tempat tinggalnya pun. Itu yang towok kita akan duduk di situ. Kita malah menumpahkan semua perhatian kita di sini. Tidak mengingat akhirat sama sekali dan bagaimana daya upayaku untuk menumpuk milik di sini bertambah besar sedang kelanggengan hidupku bukan di sini kenapa kita begini hebat mencari dunia sampai kita tumpuk-tumpuk akhirnya sudah mulai kelihatan agak banyak kita ucapkan selamat tinggal padanya kita harus meninggalkan itu semua buat orang lain orang lain tidak kita didik anak-anak kita itu tidak kita didik akhirnya itu duit dibikin abar-abiran oleh anak-anak kita dibikin maksiat dibikin itu akhirnya kita ngumpulkan untuk dibuang-buang dan untuk maksiat salah kaprah salah hitung salah menggunakan ini kalau awliya mencari secukupnya saja pokok dia hidup dan tugasnya ibadah tidak sampai kesenggol dan tidak sampai eh, kurang Saudara-saudara, celakalah aku ya Rabbi Adakah kealpaan ini menyebabkan bahaya kecuali pada diriku sendiri? Ini kealpaan adalah bahayanya kena aku sendiri Tidak kena pada orang lain Celakalah aku Adakah seorang yang beramal untukku jika aku mencacarkan kewajiban kewajibanku, kewajibanku jadi kalau kewajibannya paraidnya misalnya sholat-sholat fardunya kececeran gohor sholat asar tidak mangarib sama isya luput besok pagi sholatnya subuh sudah jam 8 ini kececeran begini apa ada orang yang akan beramal untuk kita jelas tidak ada kita sendiri yang mesti mengamalkan itu ini termasuk fardu-fardu yang tidak bisa dititipkan tidak bisa diserahkan tidak bisa ditugaskan kepada orang lain Lantas dia berkata, gunung-gunung engkau jalankan Tapi ia tidak berdosa seperti aku Jadi saya mempunyai dua kaki Gunung-gunung tidak -gunung kau jalankan bersama bumi ini Mengitari matahari Tapi gunung ganang itu tidak pernah berbuat dosa Namun aku berbuat dosa Matahari dan bulan engkau putar Namun keduanya tidak akan mengalami perhitungan Seperti aku kelak di hari kiamat Matahari dan bulan engkau putar Akhirnya bintang apa tadi, Namun keduanya tidak akan mengalami perhitungan Seperti aku di hari kiamat Jadi matahari dan bulan engkau putarkan masing-masing di palaknya tetapi nanti di hari kiamat mereka tidak ada yang memperhitungkan. Engkau tidak akan perhitungkan dia. Aku mesti kau perhitungkan. Binatang-binatang buas kelak akan engkau bangkitkan. Namun mereka tidak mengerjakan apa-apa yang pernah lakukan. Jadi binatang-binatang buas nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah. Cuma mereka tidak akan diperhitungkan seperti dia dalam arti, dalam arti kata dia pakai masuk surga ataupun raka Segala dosa yang ku lakukan Segala dosa yang ku lakukan Celakalah aku Alangkah besarnya bahaya yang menunggu aku ya Allah Karenanya ampunilah aku Ya Tuhan Janganlah kau bongkar rahasia-rahasiaku Dengan mata yang Manakah aku akan melihat wajahmu Di hari kiamat kelak Sedangkan engkau telah mengetahui Segala rahasiaku Dan bagaimana pula Aku akan memohon maaf Jika lidahku Nanti engkau bekukan Untuk memberi kesempatan Anggota-anggota badanku berbicara Aku mohon ampun dan taubat Ya Rabbi, terimalah taubatku ini dan janganlah engkau jadikan aku bahan bakarnya Jahannam setelah aku beriman dan mengesahkan engkau. <tuh> ini satu eftirah, ini satu pengakuan seorang mukmin kepada Tuhannya dan pengakuan-pengakuan semacam inilah kita harus selalu lakukan pada Allah supaya kita betul-betul menjadi ambah yang soleh. Dan munajat-munajat seperti inilah yang mesti kita bunyikan di waktu malam Kalau kita tahajud Akui kesalahan kepada Allah Dan janji tidak akan kembali Melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu <tuh> Dengar apa yang dikatakan oleh Siapa tadi namanya? Aum Bagaimana dia bilang saya Dengan wajah apa akan menghadap engkau ya Allah Aku penuh dosa Dan lidahku nanti akan kau bekukan Tidak bisa bicara untuk menjawab. Yang menjawab adalah anggota badanku sendiri. Jadi masalahnya saudara-saudara adalah masalah serius. Kita semua harus ingat kepada akibat yang menunggu kita. Kepada alam berikut ini yang menunggu kita. Kepada malaikat-malaikatnya menunggu kita. Menunggu untuk mengatakan kepada kita selamat datang masuk ke surga atau masolah engkau di neraka. Atau kita diseret Kan teragak. Karena itu marilah kita yang khusyuk sejenak memikirkan hari kiamat ini. Di samping kita memikirkan dunia dan kemenangan di dunia juga pikirlah. Oh anda harus menang di akhirat juga supaya anda menjadi hamba Allah yang soleh. Saudara-saudara, saya kira eh, tempat ke lima dua ini sudah saya tafsirkan dan kalau masih ada acara. Banyak acara tanya-jawab -tanya, tidak ada Maka saya kira majlis sudah bisa ditutup Sampai di sini sambil membaca doa sebelumnya Biasa Ya Rabbana tarabna Iyannana tarabna Wa anana asyrabna Lada asyrabna Radul malayna hawba Hasil dikulli hawba